Ayo Hanas, Oh Muslimin, kaum Muslimat, jamaah salat maghrib yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Ta di mana di kesempatan badal maghrib malam Jumat ini kita bisa kembali hadiri majelis ilmu, bisa kembali bersama-sama untuk menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan agama Islam ini. Bahkan para hadirin ilmu agama yang kita miliki Pengetahuan Islam yang kita miliki Itu merupakan bagian dari agama kita Merupakan bagian sejauh mana Mendalam orang tersebut dalam agamanya Disebutkan oleh seorang ulama besar Alimah Muhammad bin Sirin rahimahullah Inna hadhala ilma dinun Kesungguhnya Ilmu agama ini adalah agama seseorang. Ilmu agama itu merupakan bagian agama orang tersebut. Semakin baik ilmunya, semakin baik dia menambah ilmu agamanya, semakin baik pula agama orang tersebut. Maka beliau rahimahullah menasihatkan, فَنْغُرُوا عَمَّنْ تَأْخُدُونَ دِينَكُمْ Maka perhatikan, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian? Tentunya dari orang yang lurus akidahnya, seorang yang jelas manhajnya, seorang yang mengajarkan perkara al-haq, bukan dari orang-orang yang tidak diketahui akidah ataupun manhajnya. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, ada sebuah ucapan yang sangat bagus yang sesuai dengan keadaan kita keadaan kita yang sudah di penghujung bulan sya'ban ya, nggak nggak terasa ini pak ya, ya sudah di penghujung bulan sya'ban dikatakan oleh seorang ulama yang bernama amr imil Qais rahimahullah beliau mengatakan tuh sungguh beruntung sungguh bahagia liman aslaha kalbahu liman aslaha nafsahu Kabla Ramadan Sungguh beruntung Seorang yang dia telah memperbagus Telah memperbaiki jiwanya Sebelum masuk bulan Ramadan Ini sebuah nasihat Para hadirin Nasihat bagi seorang yang akan masuk bulan Ramadan Yang tinggal hitungan hari saja Itu seorang yang telah mempersiapkan dirinya Seorang yang telah memperbaiki dirinya Ketika akan masuk bulan Ramadan Ini Nasihat yang sangat indah Dan nasihat yang lainnya Yang sudah pernah kita sampaikan Di majelis ini Nasihat Syekh Ibn Ubas Seorang yang akan masuk Pada bulan Ramadan Hendaknya berpekal dengan Takwa Kelupan jendangan subatus berpekal Takwa Kemudian berbekal yang namanya Taubatun Shadiqah Taubat yang jujur Taubat yang benar-benar jujur Taubatan Nasuhah Ketika akan masuk bulan Ramadan Kenapa? Dikanakan bulan Ramadan Bulan yang penuh barokah Bulan yang penuh dengan amal soleh Bulan yang penuh dengan keutamaan Kemudian juga diantara nasihat Beliau Rahimahullah Ketika seorang masuk pada bulan Ramadan Dan dia hendaknya seorang yang masuk bulan Ramadan Mempelajari hukum-hukum seputar puasanya Hukum-hukum seputar kiamulailnya Pernah saya singgung di sini para hadirin ya Sedikit mengenai hukum ringkas puasa Ramadan Masih tersisa banyak tersisa pembahasan mengenai hukum seputar Ramadhan, ya. adab-adabnya bagaimana, ya, kalau panjenengan sudah hafal ya jadi ingat kembali pak ya, kalau yang belum pernah tahu jadi pernah tahu, ya. pembahasan mengenai seputar puasa, ya, dan juga diantara nasihat para ulama yang lainnya seperti nasihat ulama di masa kita. Yaitu Sheikh Al-Alamah Saleh bin Fauzan Al-Fawzan Hafidahullah Bagaimana hendaknya seorang Atau bagaimana contoh Mereka Para ulama Para sahabat Ketika akan masuk Bulan Ramadan Ini sebagai apa? Sebagai contoh bagi kita Kesalahan baik kita, bagaimana sikap kita seorang Muslim ketika akan masuk bulan Ramadhan. Ya. Belum ditanya, ditanya mengenai bagaimana dahulu para salaf, para salaf itu pendahulu kita ya. dari kalangan sahabat, ya, tabiin dan tabiut tabiin. Ini pak dikatakan salaf, ya bahkan salaf itu bukan perkara yang baru. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikah salaf laki anak kepada putrinya yaitu Fatimah Raudiyahulloh Anha kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahai Fatimah sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Maksudnya apa? Sebaik-baik pendahulumu ya contoh bagimu itu adalah apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dikatakan ulama salaf ataupun dikatakan salaf itu mereka di generasi ini pendahulu-pendahulu kita. Dari para sahabat nabi, kemudian tabi'in dan tabi'u tabi'in. Sahabat seorang yang apa berjumpa dengan nabi, ya, kemudian beriman, ya, meninggal di atas keiman namanya sahabat. Nah. Ya. Itu orang yang dia pernah Melihat Nabi S.A.W Kemudian meninggal di atas Keimanan, namanya apa? Sahabat Kemudian sahabat punya Murid lagi Muridnya sahabat namanya Tabi'in Namanya apa? Tabi'in Tabi'in itu adalah orang yang Pernah melihat sahabat Pernah berjumpa Dengan sahabat Dan dia meninggal di atas keimanan Selanjutnya tabi'ut tabi'in, generasi penerus ya, muridnya para tabi'in. Ya. Mereka dikatakan sebagai salaf. Ya. Sebagai pendahulu kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu khairu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi yang setelahnya, generasi yang apa? Setelahnya. Ini sebaik-baik generasi, generasi para sahabat, generasi tabiin, generasi para tabi'ut tabiin. Bahkan Allah sebutkan secara khusus dalam surat apa? Atau bahayat yang seratus. Sabi kunal awalun min al muhajirin awal ansar waladina taba'uhum bi radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini jelas, ya. mengenai rekomendasi. Taskiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini suratul adan kita. Itu generasi salaf. Disebutkan di sini katanya Asheikh Soleh Fauzan bagaimana keadaan salaf ya, dari kalangan sahabat, tabiin, tabiut tabiin ketika masuk apa bulan Ramadan Sebagai contoh katanya beliau, wabidahuloh. Halatul Salaf fi Syahril Ramadon, halatul Salaf kama hua mudawwanun fil Kutubi al Marwiyati. Biasa nih distikoti anhum. Jadi keadaan mereka ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab yang diriwayatkan. Ya, artinya kitabnya itu memang nyata. Ya, sampai kepada orang tersebut. Benar-benar ya, nyata bukan cerita. Bukan cerita apa? Fiktif. Tapi cerita yang nyata. Anna hum kanu yasalun Allah anzawajalla ayyabal liqahu Ramadan qabla ayadkhula. khula. ini yang pertama. Panjenengan bisa tulis, ya. Bagaimana keadaan para salaf ketika masuk bulan Ramadan, ya. Yang pertama, mereka meminta kepada Allah Azza wa Jal agar disampaikan pada bulan Ramadan ya. supaya bisa sampai bulan Ramadan ya. Allahumma barik fi sya'banina wa baligna Ramadan ya. ya Allah berkailah kami apa di bulan sya'ban ini dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ini permintaan kita ya. apa kita menjamin pasti ketemu berjumpa dengan bulan Ramadan Ya, tidak betapa banyak saudara-saudara kita yang dahulu ya berjumpa dengan bulan Ramadan tidak menjamin di tahun ini bisa apa ketemu lagi Ramadan sementara di bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan ya bulan yang penuh dengan sekian banyak ya amal soleh bahkan sebagai apa sebagai bulan yang di sana merupakan panen ya dari seluruh bulan-bulan yang ada ya. Allah Lebihkan bulan Ramadan dari bulan yang lainnya Maka sikap yang pertama ya, Sebagaimana sikap mereka Para sahabat Dan para tabi'in tabiin, tabi Memohon kepada Allah ya, Supaya Bisa masuk ya, Berjumpa dengan bulan Ramadan ya. Ini yang pertama ya. Panjenengan terus berdoa Di sholat-sholat kita dalam apa waktu-waktu mustajab Supaya bisa berjumpa lagi Dengan bulan Ramadhan Lah mesti aku ketemu Ramadhan maning ya Tidak mesti ya Terkadang apa? Terkadang seorang belum sampai Ramadhan Sudah Allah wafatkan ya, Ini perkara yang pertama Mohon kepada Allah Supaya kita dipertemukan kembali Dengan bulan Ramadhan Kemudian Di antara bimbingan mereka yang lainnya Ya allahu alla ha ayyuba syahr ramadan. Ini sebelum Ramadan ya, di bulan syaban ini. Lam ya'lamuna fihi minal khairil azim wa naf'il amin. Karena mereka tahu bagaimana kutahu bulan Ramadan, ya, Sudah pernah saya sebutkan di majelis ini para hadirin. Biar enggak ngantuk saya tanya, Pak ya. Ditanya materi aja. Ya, saya tanya santri-santri bimbel saja. Ya, kalau santri-santri di Masjid Agung Darussalam sudah biasa ditanya, Pak. Ya. Coba yang dari santri, ya, yang dari santri ini, mana ini, Mas Heri ini, dah lama nggak jadi santri ini. Apa diantara aku Taman Ramadon, kau seorang semangat sekali berjumpa dengan bulan Ramadan Gitu ya? Akan dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Ya. Yang lainnya, Santri lagi mana ini? Mas Sugeng ini. Apa? Kalau Bapak-Bapak tenang Pak ya. Tidak ditanya Pak. Ya. Kalau mau menjawab tidak apa-apa Pak. Gimana Mas Sugeng? Sudah Santri Senior ini. Bertahun-tahun belajar di. Jadi di Mustagung itu ada bimbingan belajar Pak setiap sore jam 4 sampai setengah 6 ya yang belajar itu dari berbagai kalangan. Ada yang usianya sudah 40 tahun, ada yang kerjaannya jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi e, kontraktor, ada yang jadi perawat, ada yang jadi pedagang macam-macam. Beragam itu, Pak. Gimana, Mas Sugeng? Nyari-nyari enggak -nyari, ketemu, Mas kemarin gak nulis gitu ya Di antaranya seorang yang berpuasa di bulan Ramadan ya, akan dihapus seluruh dosa-dosanya subhanallah kalau panjenengan hidup sekarang berapa tahun pak? ada 60 panjenengan pak? 60 tahun pak ya? masya Allah sudah banyak bonusnya itu pak 65 tahun nah, kalau panjenengan bisa berjumpa bulan Ramadan di tahun ini mas'allah ayyubbali gana di syahr Ramadan ayyubbali Ya. Itu panjenengan berpuasa di sana dengan dasar iman dan mengharap pahala Allah ikhlas dihapus dosa-dosa yang telah dikerjakan selama 65 tahun. Apa tidak kotaan besar itu, Pak? Ya, maka seorang itu berusaha yang kemarin sekian banyak dosanya ya, diharapkan bisa masuk Ramadan dihapus dosa-dosanya. Dalam hadis yang lainnya Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu As-shalawatul khams wal jumu'ah -jum wa ila al wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salat-salat 5 waktu. Ya, termasuk ini, Pak, salat lima waktu. Kemudian salat Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya. Itu sebagai mukaffirat sebagai penghapus dosa-dosa diantara keduanya apa syaratnya diantara syarat yang lainnya selama orang tadi menjauhi dosa besar ya dijauhi dosa besar ya tapi dengan dia puasa itu secara umum akan dihapus ya tentunya dengan dengan apa dia bertobat ini yang pertama keadaannya mereka mengharapkan Berjumpa dengan Ramadan karena tahu keutamaannya Tapi kalau orang yang tidak tahu keutamaan Pak, Ya biasa saja Ya Ramadan atau tidak Ramadan ya biasa saja Tidak ada apa istimewanya ya. Tapi kalau orang yang tahu keutamaan ya, Maka dia akan apa? mengharap Sebagaimana dulu para sahabat Nabi Mereka terus berdoa Supaya Ya Allah sampaikanlah kami Memasuki bulan Ramadan Kenapa? Sekian banyak keutamaan Di bulan Ramadan Kemudian yang berikutnya summa idza dakala ramadhana yas'aluna allaha ayyina hum 'alal amali sholih fihi Ini ketika sudah masuk. Sebelum masuk, kita bulan sya'ban ini tinggal berapa hari memohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan bulan Ramadan. Ketika sudah masuk berjumpa dengan Ramadan, sikap mereka para sahabat Nabi mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Agar membantu mereka Bisa beramal soleh Pada bulan tersebut Ya Ini pak jangan lupa pak Jadi kalau sebelum masuk panjangan mengharap Ya Allah sampaikanlah sebulan Ramadan Sudah masuk lupa Ya yang dipikirkan apa Ya cepat rampung mau kau badak Gitu ya Atau yang dipikirkan cuma apa Yang penting buka puasa Campurnya pak Apa lagi Kolaknya terus sama lagi pak es campur kolak es jus ya. es cappuccino gitu pak ya lengkap ya. mau teraweh ya nggak nggak bisa menteraweh gitu ya sementara di bulan tersebut ya ya bagi orang yang bisa beramal soleh berpuasa di siang harinya kemudian di malam harinya kiamulail kiraatul Quran terus diisi dengan kebaikan. Nah kalau panjenengan ke kenyangan kira-kira bisa beramal soleh tidak bisa ya. Makanya kalau panjenengan sudah masuk bulan Ramadan jangan lupa mohon kepada Allah al-inayah pertolongan supaya diberikan taufik untuk serius fokus ibadah ya. Bisa beramal ya ketika bulan Ramadan tadi. Maka eh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela seorang yang telah masuk Ramadan sementara Pak belum diampuni dosa-dosanya. Ya, Panjadangan hafal hadis ya pak. Hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Naik ke mimbar. Ya, mimbar di zaman Nabi itu undak-undak pak. Atau berundak-undak ya. Bertingkat-tingkat itu. Ada tiga tingkatan. Ya. Ketika mau naik. Beliau membaca amin. Ketika naik lagi membaca. Amin. Ketika lagi membaca amin. Bukan pak amin pak ya. Tiga tingkatan itu. Kata para sahabat bertanya ya Rasulullah, kenapa anda itu mengucapkan amin amin amin terus? Ya. Katanya Nabi SAW. Tadi malaikat Jibril datang kepadaku, ya, kemudian memerintahkan kepadaku untuk mengamini doa malaikat Jibril. Apa diantara doanya? Ya, ada tiga doa. Di antara doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi SAW, ya rohimah anfun. Rajulun dah kalah alihin Ramadan sumpang salah ko, faleyuh farlahu, Fa amin, fakul amin. Itu seorang, ya, sungguh celaka, sungguh celaka seorang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian selesai Ramadan belum diampuni apa dosa-dosanya, katakan amin. Wahai Muhammad, fakul tu amin. Maka saya katakan amin. Bayangkan, ini doa malaikat, ya, yang mulia, yang tidak pernah bermaksud kepada Allah, yang doanya mustajab, diaminkan oleh makhluk yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah lengkap. Seorang yang masuk Ramadan, sementara apa, tidak diampuni dosa-dosanya. Artinya dia masuk Ramadan, sementara tidak beramal soleh padanya bahkan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang celaka, orang yang binasa, ya. Ini keadaan orang yang seperti ini, keadaan orang yang paling jelek. Ngitu orang yang masuk Ramadan, ya, dia tidak merasakan apa? Sesuatu yang lebih bulan Ramadan itu. Ya, dia anggap biasa saja. Ya, tidak ada yang istimewa. Bahkan dia berani apa? Berani bermaksiat padanya kita saksikan sebagian kaum muslimin ketika ramadan biasa ya hari pertama kedua masih puasa ya warungnya masih tutup hari ketiga keempat di pasar gitu pak ya ya biasa makan di warung ya, berbeda kalau musafir tidak masalah ini orang yang mukim orang yang sehat ya, ini orang yang tidak mengetahui keutamaan bulan ramadan baik ini keadaan yang kedua ketika sudah berjumpa dengan Ramadan. Keadaan yang ketiga. Summa idan tahar Ramadan, yasallu Allah ya taqabbala ya Ya. Ini keadaan mereka para hadirin. Keadaan ketika sel setelah selesai bulan Ramadan. Apa itu? Mereka memohon kepada Allah supaya Allah menerima seluruh amal-amal ketiga apa? di bulan Ramadan. Bukan berarti panjenengan setelah Ramadan selesai, wah bersisik kabeh dosa-dosane. Iya, kalau panjenengan ketika di Ramadan manfaatkan, ya benar-benar ikhlas ibadah di sana, ya dimanfaatkan dengan amal kebaikan, maka ini akan dihapus kama waladat hu ummuhu. Dia seperti bayi yang lahir dari ibunya, ya. Kalau dia beramal tadi dia melaksanakan som Ramadan dengan dasar iman ikhlas kemudian beramal soleh padanya membayar zakatul fitr ya itu dia ketika selesai Ramadan seperti itu namun sikap mereka para salaf para sahabat Nabi ketika selesai Ramadan mereka merasa khawatir memohon kepada Allah supaya diterima beda sama kita pak ya, ya kita kalau sudah selesai ibadah biasanya apa merasa merasa bangga diri ya pak ya Ya, oh saya ini udah sholat. Ah itu nggak pada sholat semisal. Itu hati-hati. Ya. Tapi mereka para sahabat dahulu merasa khawatir. Allah sebutkan dalam Al Qur'an. Walladina yutuna ma'atou waqulubuhum wajillah annahum ila Rabbihi murajiyun ulaika yusariuna fil khayrat wahum la hasabikun. Kondisi mereka pak. Ya. Sebagaimana para para Nabi juga seperti itu. Yudauna na rohobah warohhaba. Para sahabat juga seperti itu. Mereka adalah orang-orang iktuna -orang yang telah mengamalkan, ya, yang telah beramal dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Wakulubuhum wajillah. Sementara hati mereka apa? Merasa khawatir tidak diterima amalannya. Ya, tidak sama kita. Ya, kita sudah merasa pede pasti di terima. Kalau para sahabat mereka khawatir, maka panjenengan salat-salat salat yang dibaca apa? Alhamdulillah toh bukan? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kenapa? Ya seperti itu ketika seorang sudah beramal dia beristighfar, khawatir tidak diterima. Ya. Karena itu panjenengan ya. Salat salam kemudian baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu introspeksi, ya. Apakah amalan saya diterima? Tapi dengan penuh mengharap kepada Allah supaya amalan diterima. Seperti itu. itu, termasuk adabnya pak. Ya, ulla ikayusari fil khayrat. Dalam padan mereka itu orang-orang yang bersegera untuk beramal soleh. Wahum ya. lah hasabiku. Dan mereka orang-orang yang bersegera untuk beramal kebaikan. Baik, ini diantara gambaran bagaimana profil kehidupan para sahabat para tabiin ketika mereka masuk di bulan Ramadan sebelum masuk Ramadan setelah selesai apa Ramadan wa kanu yajtahiduna amal ya dan mereka adalah orang-orang yang apa yajtahidun orang-orang yang semangat dalam ber beramal ya tapi mereka merasa khawatir kalau qala tidak diterima apa? amalan mereka Masyaallah, ini masih banyak. Kalau saya baca semuanya habis waktunya Pak ya. Ya, yang intinya itu diantara bimbingan supaya kita bisa meladeni para sahabat Nabi. Bagaimana ketika sebelum masuk, ketika sudah masuk, ketika sudah selesai. Ya, dan diantara bimbingan mereka, ya, bimbingan Nabi silausan para sahabatnya supaya seorang yatafar fil ibadah, seorang fokus untuk apa beribadah lebih. Dia fokuskan ketika Ramadan ya, Bukan maknanya apa? Tidak boleh bekerja ya, Tapi ketika dia Ramadan Lebih semangat dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya Taip. Saya tambahkan pembahasan e, Terkait dengan Ramadan Kalau tadi Di antara bimbingan Ketika seorang masuk Ramadan Itu pembahasan mengenai <tuh> Yang terakhir syarat orang yang orang yang apa diwajibkan puasa Ramadan. Masih ingat Pak ya? Seorang muslim balig kemudian apa? berakal, seorang yang sehat dan orang yang mukim ya, itu diantaranya. antaranya. Di antara pembahasan yang lainnya, adalah adab adab seorang yang berpuasa, sunah sunah dan apa adabnya, sunah sunah dan adab berpuasa. Sengaja saya bahas ya, karena sudah mendekati pak khawatir tidak ketemu lagi pak ya. ya. Di antara sunah dan adab berpuasa yang pertama adalah As-sahur makan Sahur Ini adabnya Pak Termasuk adab ya. Disebutkan Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anna Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Tasaharu fa'inna Fis sahuri barokatun ya. Sahurlah kalian Makan sahurlah kalian Dikarenakan pada makan sahur Itu terdapat barokah ini hadis sahih dalam mutafakun alaih. Ya. Tasaharu fa'inna fissahuri barokah. Sahurlah kalian, ya, karena pada masyarakat itu ada barokah. Jadi termasuk adab, termasuk sunnah ketika puasa, panjang dengan apa? Makan sahur. Walaupun saya tidak sahur juga kuat. Oh, beda. Itu ada barokahnya. Di antaranya untuk memperkuat ketika di siang hari. Jadi, ya kemudian bisa bangun untuk bisa qiraatul quran melanjutkan ya sebelum sahurnya semisal baik di antara hadis yang lainnya juga menyebutkan ya batasan sahur itu apa ya, apakah harus makan nasi Pak ya atau hanya e, minum atau makan sarimi Pak ya biasanya kalau sahur kan maka, e, malas makan nasi Pak ya, ya. Saya pernah ketika itu ke Jakarta ya, Bertemu sama orang Orang Saudi, orang Arab ya. Itu Sahurnya beda sama kita Kalau kita ya, sampai Jakarta Sudah mendekati waktu sahur Kemudian sama yang menjamu itu Langsung dibelikan nasi padang pak ya, Nasi padang kan porsinya besar pak ya Satu-satu ya Syekhnya baru datang ya. Kita makan nasi gitu Sampai habis satu bungkus Sehnya hanya makan kurma tiga biji. Ya loh, Syekh, nakul ma'ana. Ya loh, ahlan. Kita yang suruh makan nasi. Saya cuma makan tiga biji sambil minum teh, sudah. Habis itu salat subuh. Masyaallah. Ah, Kalau kita suruh makan kurma tiga, kayaknya, Pak, enggak kuat, Pak, ya. Tapi di sini disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ta saharu walau bi jur'atin ma, ya sahur walau bijurati ma'in sahurlah kalian ya sekalipun hanya minum satu teguk air ya jadi boleh lah malas banget sahur misalnya sudah bikin teh manis atau bikin apa energien atau bikin yang lainnya untuk sahur boleh ya, atau sekedar minum ya satu apa tegukan saja ya, itu boleh ya bukan berarti harus makan nasi Pak ya ya jadi, ini hadis yang sangat jelas. Dan sahur yang terbaik itu menggunakan kurma, menggunakan apa? Kurma. Ya, itu kan kalau di Arab sekarang sampai sini kurmanya, Pak. Ya, sudah sampai Purbalingga banyak pertonton itu. Kalau panjenengan mau beli kurma, ya. Karena itu yang terbaik ya sebaik-baik sahur adalah apa? Dengan kurma itu bukan berarti makan kurma 3 biji sudah ya, kebiasaan kita kan makan nasi ya makan makan kurma dulu atau makan nasi dulu baru makan apa kurma kata nabi sallallahu alaihi wasallam nikmah sahurul mu'mini at-tamru sebaik-baik ya sahur seorang mu'min adalah apa tamr itu kurma ya jadi panjenengan sedia kurma ya yang jadi penjual kurma siap-siap diborong Pak ya ada yang jualan di sini ya Oh banyak yang jualan? Ya. Cari kurma yang bagus, Pak. Ya, jadi makannya enak. Jangan kurma yang biasa-biasa, tapi agak mahal sedikit yang sekilo eh ribu atau berapa itu. Ya, itu enak. Ya makannya dua atau tiga gitu. Itu sebaik-baik sahur seorang muslim, seorang mukmin, yaitu dengan apa? Dengan tamar Bahkan yang namanya sahur ini merupakan pembeda antara sahurnya orang Islam eh, antara puasanya orang Islam dengan puasanya ahlul kitab. Kalau ahlul kitab ya orang Yahudi, orang Nasara, puasanya enggak apa? Enggak sahur, sebelas, wong mereka enggak sholat. itu ya. Baik. Fasluma bainasiyamina wasiyami ahlul kitab aklatus sahur. Pembeda antara sahurnya kita orang muslim dengan sahurnya ahlul kitab adalah makan sahur. Ya eh puasa saya ulangi pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab itu apa makan sahur ya jasa mulahira kalau makan sahur ya sama gitu Pak ya pembedanya apa pembedanya puasanya kita sama mereka ahlul kitab adalah makan sahur ini di antara adabnya adab yang kedua ya. ada berapa menit lagi nih Pak Oh masih lama insyaallah kalau sampai jam 8 masih lama Pak kalau sampai isya paling 10 menit enggak ada ini Tujuh menit malah ya, ya oh sampai jam 7 oh, baik diantara adab yang lainnya yaitu takhirus sahur ini yang ditinggalkan sebagian kaum muslimin apa itu mengakhirkan makan sahur ya, jangan seperti dulu orang jaman panjenangan masih muda pak ya itu katanya sahurnya kalau apa? keluruk ayam pak Bukan, gitu ya <tuh. <tuh. Iya. jam 1 jam 12 Iya. Ya gitu Pak ya. Habis itu tidur lagi. Iya. Saya dulu diceritain sahurnya itu zaman orang dulu itu kalau keluruk ayam ya, orang ayahnya jam sebel, jam 1, jam 12 ya. Ya kalau pagi-pagi sudah gimana? Lapar. Katanya orang dulu yang sekarang puasa, ya kalau sekarang sih gampang puasanya. Om. Sarapan gitu ya. Ya kalau sahur kan sarapan gitu. Iya jam setengah empat gitu kalau dahulu di zaman panjenengan masih muda itu ya segitu ya puasanya sahurnya itu jam dua belas tapi tapi yang sunnah ya diantara sunnah yang ditinggalkan yaitu apa sahur ya atau mengakhirkan yang namanya sahur ya mengakhirkan yang namanya sahur Disebutkan kisah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ya, sahur bersama Nabi Sallam. Ya, Beliau mengisahkan ya. dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ma kala tasaharnama anbiyi solong Allahi wasalam summa kala ila sholat dulu kami pernah sahur bersama Nabi. Ya, katanya sahabat Zaid bin Sabit. Kemudian setelah sahur langsung sholat bukan kayak kita, Pak ya. Setelah sahur langsung apa? Tidur lagi. Ya. Tidur ya sampai subuh gitu ya. Kalau ini habis sahur langsung sholat ya. Faqultu, maka tanya Anas bin Malik, ya, "Kam bainal adzani sahur?" Terus berapa jarak antara azan subuh dengan apa? Dengan sahur, ya. Qala, "Qadra 50 ayah." Itu Seukuran ukuran 50 apa? 50 ayat. 50 ayat itu sekitar berapa jam? Ya seperempat atau 10 menit. Ya. Jadi sahur yang paling baik itu apa? Diakhirkan. Ya, diakhirkan. Ya sekitar ukuran seperempat jamlah. Ya, jangan e, subuhnya jam berapa? 05.30, ya sahurnya jam 3 semisal. Itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sahurnya apa? Mendekati. Diakhirkan dengan e, waktu sholat subuh. Ya, karena e, batas terakhir sahur itu tapan? masuknya waktu subuh. Ya, bukan dengan batasan yang lainnya. Baik. Ini diantara sunnah dan adab yang namanya puasa adalah mengakhirkan waktu sahur. Saya ringkas. Ini banyak hadis-hadisnya adab yang ketiga diantara adab seorang yang berpuasa ta'jilul iftor ya yaitu bersegera untuk berbuka bersegera untuk apa? berbuka bukan mempercepat ya, percepat itu bukan tapi bersegera, ketika sudah masuk waktu maghrib langsung berbuka ya, kalau di masyarakat kita terbalik, ya weh kalau sahurnya itu jauh-jauh ya dicepatkan. ya kalau apa namanya? E, berbuka diakhirkan, iya enggak? Ya, sementara sunahnya itu ya mengakhirkan sahur, mempersegera apa? berbuka, ya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Qala wa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." ya manusia umat manusia senantiasa di atas kebaikan selama mereka ber bersegera mempercepat untuk apa berbuka bersegera untuk berbuka ini sunnah Adab dalam puasa yaitu diantaranya seorang apa makan sahur kemudian mengakhirkan waktu sahur bersegera untuk berbuka itu termasuk sunnahnya ya Kemudian tadi, diantara e, sunnahnya juga apa? Dia berbuka dengan apa? Dengan tamer. Dengan yang namanya kurma. Dan kurma yang paling bagus untuk berbuka yaitu rutab. Ya. Kurma yang masih basah. Ya. Ini diantara apa? E, sunnahnya. Seorang itu makan apa? E, berbuka puasa dengan air ataupun apa? Kurma. Ya. Kalau paling agil langsung minum makan kurma itu kurma yang tasah rutub namanya pak. Di sini juga ada kayaknya, cuma harganya lebih mahal ya rutub. Kemudian selanjutnya ya, kurma yang biasa itu kurma yang biasa di pasaran. Ya. Kemudian setelah itu minum minum air putih. Kalau kita biasanya langsung apa? Langsung makan gitu ya, langsung makan ya, langsung makan nasi. Ya. Tapi yang sunnah itu ya panjenengan langsung ketika sudah adzan adzan maghrib langsung bersegera ambil kurmanya, ya, setelah itu baru minum, ya, jadi bukan makan langsung pak ya. setelah habis makan kurma tiga biji disunahkan yang ganjil, ya tiga atau lima, ya kebanyakan lima pak ya, tiga lah sedengan, ya minum air putih, setelah itu baru berangkat ke masjid sholat maghrib, ya. oh nggak boleh makan dulu ya boleh, tapi biasanya sudah kenyangan, ya. baik, ini diantara Sunahnya. Di antara Sunnah dan adab yang lainnya adalah doa Ad Indal Fitri. Baca doa ketiga apa? Ketiga berbuka. Apa doanya? Zahbatu ma'u, wabatala tilau roku, wasabatal ajru. Insya Allah itu doanya. Di antara adab yang lainnya adalah seorang yang berpuasa, ya. dia memiliki akhlak yang dermawan ya akhlak yang dermawan, suka memberi terlebih di bulan Ramadan ya. Dan juga membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Ini masih banyak nih Pak. Ya. Minimal itu, Pak ya. Ya, minimal itu dari pembahasan yang namanya adab-adab berpuasa, ya. Cukup di sini? Cukup, ya itu jumenet lagi. Masyaallah, Tambah lagi apa? Jam saya yang kecepatan Eh ke agak sedikit Ustaz. Oh, silakan. Amalan apa yang yang bentuk bid'ah sunah bila malam Lailatul Qadar? Amalan apa? Ya. Banyak untuk eh uh, membaca doa. Ya, di di doa yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar sebagaimana hadis Aisyah Allahumma innaka afuun atau hibul afah fafani dibaca terus itu atau dari ibadah yang lainnya ya yaitu diantaranya kiamulail ketika pada malam lewat Qadar ya dia sedang kiamulail yaitu sedang apa sedang sholat tarawih sholat malam ketika itu kemudian yang lainnya seperti keraatul Quran yang intinya diisi dengan amalan semalam suntuk Ya, semalam suntuk karena tidak tahu turunnya kapan, gitu ya, itu dimanfaatkan untuk itu. Tapi kalau doanya, doanya tadi, Allahumma innaka afun tuhibul afak faafani, dibaca sering seperti itu. Ya, ada yang lainnya pak? Silakan. <tuhin> Latulcorda jam berapa? Allahualam disebutkan yaitu ketika sudah masuk malam hari. Ya. Tidak disebutkan tengah malamnya, tidak disebutkan akhir malamnya, tapi disebutkan Lailatul Qodri. Ya. Dikatakan oleh para ulama, ya, seperti Syaikh Saleh Al-Fauzan hadithullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu dimulai di awal waktu, di awal malam sudah malam Lailatul Qodr. Itu. Jadi kalau orang yang ketika itu sudah sholat tarawih, yang mendapati mendapati apa? Malam lewatul qadar, sekalipun dia tidak sholat di tengah malam. Ya sudahlah kalau kayak gitu, saya tidur aja, mana <gifat> eman pak? Karena di waktu-waktu itu waktu yang mustajab, ya bahkan Allah subhanahu wa taala di setiap malam Ramadan, ya Allah menyelamatkan hamba-hambanya dari anwar dipilih, ya bukan berarti pernah ada yang tanya. Berarti sekarang ada orang yang sudah masuk neraka? Lah buktinya diselamatkan dari neraka, masuk ke surga. Berarti sekarang ada yang sudah di neraka dan yang surga? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada seorang yang masuk neraka masuk surga belum ada. Surga neraka itu akan ditegakkan nanti pada apa? Hari kiamat. Ya, tapi kalau dikatakan apakah sekarang sudah ada surga dan neraka? Sudah ada. Ya dari sekarang sudah ada ya Allah menciptakannya dengan hikmah yang yang agung, yang besar kalau ditanya apakah ada orang yang sudah masuk neraka masuk surga belum ada ya. jadi ketika hadis menyebutkan setiap malam Allah menyelamatkan hamba-hambanya dari neraka dimasukkan ke surga maknanya apa? Allah mencatat memilih hamba sifulan ini ditetapkan masuk surga diselamatkan dari neraka oh iya ini dimasukkan terus seperti itu itu maknanya, maka ketika itu ya panjenengan banyak-banyak mohon kepada Allah, diantaranya tadi doanya Allahumma inna ka'afun tuhibbul afa wa'fa'fu'anni atau doa-doa yang lainnya Di doa yang sering dibaca Nabi S.A.W ya. yang intinya, secara umum barakalofik, seorang yang masuk pada bulan Ramadan, bersungguh-sungguh ya bersungguh-sungguh untuk dia menggunakan waktu yang ada, diisi dengan al-amalu soleh Ya diantara Adamnya tadi seorang yang ketika masuk Ramadan ya, dia banyak-banyak persodokoh ya, sebagaimana juga dahulu orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika masuk apa bulan Ramadan bahkan eh, ketika seorang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa mendapatkan pahala persis seperti orang yang puasa gimana Pak? Silakan. Agitibaya, oh, bolehkah solat tahajjud setelah solat taraweh cukup seorang sudah apa solat taraweh. Kalau pengin gimana, ya, sudah cukup, ya? cukup dia dengan solat taraweh. Ya. Artinya kalau dia bangun malam lagi digunakan untuk apa? Untuk kiraatul Quran, membaca Al Quran. Karena terlebih di bulan Ramadhan ini, ya, disebut sebagai apa? Syahrul Quran Wa Syahrul Itaam Itaam. Ya, dalam ucapan Alim Az-Zuhri, ya. Syahr Ramadan Syahrul Qur'an wa ita'am ita'am. Bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Qur'an dan bulan untuk apa? Qiraatul eh bulan membaca Al-Qur'an dan untuk memberikan makan, ya. Jadi seperti itu. Mencukupkan, Pak ya. Ya, saya pengin salat lagi, sudah cukup. Panjenengan baca Qur'an saja, ya. Karena Allah juga mengatakan Syahr Ramadanal Ladzi Unzilafihil Quran Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran Gunakan untuk membaca Al-Quran Kalau saya belum bisa bagaimana? Ya belajar, belajar membaca Quran Jadi sebagian orang itu Sudah tidak bisa Tidak pernah mau belajar ya Maka dia tidak dapat pahala Tidak dapat kutamaan Tapi kalau orang tidak bisa, kau terus belajar Pahalanya dua Pahalanya apa? Dua Al-Mahir ya. Bil-Quran Masafaratin kiramil bararah wa allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa wa 'alaihi syaqqun yataqakkauna ka ya, kalau orang yang dia bacakan berat baca Qur'annya ya tapi dia terus belajar ya terbata-bata bacanya semisal dia dapat dua pahala dapat pahala dikarenakan dia berusaha ketidakbisannya dan pahala dengan dia membaca Al-Qur'annya almuhim gitu Seorang e, dituntut untuk memperbanyak amalan di bulan Ramadan ini. Gitu Pak ya. Jadi, kalau boleh apa tidak? Ya sudah cukup. Ya? tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat dua kali. Ya, kalau sudah salat malam, sudah salat tarawih sudah cukup karena disebutkan dalam hadis, ya. Man shala atau man qama Ramadan ma'al imam hatta yan sarifa, ini bil makna Pak ya. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam Hatai yang soriva sampai apa selesai, ya, jangan mau witir dia pulang misal, ya namanya nggak bersama imam sampai selesai. Ya, kutiba lai, lahu, kiam Latin. Maka ditulis baginya, ya pahala solat semalam suntuk kurang apa pak? Barang siapa? yang dia itu solat taraweh kiam Ramadan bersama dengan apa imam sampai selesai ditulis sebagaimana dia Pak salat semalam suntuk. Masyaallah, ada yang kuat selam, semalam suntuk? Iya. Kalau panjenengan ikut sama imam pahalanya itu. Iya. Terus enggak enggak perlu panjenengan ngulang lagi nambah lagi karena sudah semalam suntuk. Terus tidur terus sampai uh, waktu sahur ya tidak. Tadi jawabannya. Ketika panjenengan bisa bangun diisi dengan apa? Qiraatul Quran. Bahkan Alimam Imam al syafii rahimahullah beliau ya, dalam semalam bisa khatam eh, dalam sehari semalam bisa khatam dua kali Al-Qur'an ya gitu Pak ya mudah-mudahan eh, bermanfaat cukupin sholat Pak ya kurang biasa ya. mohon maaf subhanakallahumma ya. rabbana bihamdika syada ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu